بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من رفعه وولاه سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم ولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah buat kita semua. Kalaulah kita mau mensyukuri betapa apa yang Allah berikan daripada keinginan berbuat baik kepada kita. Kita syukuri itu dengan sepenuh jiwa. Cukuplah buat kita hari itu melakukan sebuah ibadah selain yang wajib. Berapa banyak orang dia salat Tapi kehilangan makna kegembiraan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala bahwa ia termasuk orang yang masih diperkenankan oleh Allah untuk menyebut namanya bersujud kepadanya dan sebagainya. Mudah-mudahan bahwa khanam ini juga ibadah dengan penuh rasa syukur kepada Allah dengan penuh kegembiraan dan semangat, Bapak saudara yang mulia. ini kita ada membaca kitab Dunuhul Maram di kitabul Jami' Babul Adab Kitabul Jami' artinya kitab yang memuat banyak hal ada di akhir kitab Dunuhul Maram Dunuhul Maram adalah kitab tentang uh, di awal-awal masanya -awal tentang hukum-hukum dalil-dalil hukum berdasarkan Dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung, di akhir kita ini ada uh, Keterangan tentang adat yang barangkali ada baik untuk kita lakukan, kita ingat dan kita praktekkan dalam keseharian. Hadis pertamanya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslimi alal muslim setun. Hak seorang muslim yang semestinya ditunaikan oleh muslim yang lain ada enam. Ida laki tahu pasal lima'aleh. Hak seorang muslim yang ada pada diri kita. Yang pertama dikatakan, Ida laki tahu pasal lima'aleh. Kalau kamu bertemu dengan dia, maka dia berhak untuk kamu berisalim. Kalau ketemu sama dia, maka bersalamlah kepadanya. Wa idah da'af ajihu dan apabila kamu diundang olehnya maka umhila undangannya. Wa idah tamsohka famsohhu dan apabila ia meminta nasihat kepadamu, kamu nasihatilah ia. Wa idah atosah fahamidallahu fashamidhu dan apabila ia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah baca Ya Allah Wajibah maulidol faolhu dan apabila ia sakit maka jenguklah. Wajibah mata fattabiahu dan apabila ia meninggal dunia maka irinilah jenazahnya. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Perahu Muslim. Dari hadis ini dipahami ada 6 hal yang dikatakan yang menjadi hak Muslim. Anda punya hak atas saya. Saya semestinya melakukan ini kepada anda. Suka diartikan kalimat hakul muslim ala alat muslim situn itu dengan arti kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain. Boleh diartikan seperti itu, tetapi harus dimaknai kalimat ini. Kata kewajiban itu maksudnya bukan kalau ditinggalin kita dosa. Hukum itu kan ada lima: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kata kewajiban di situ. kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain bukanlah wajib sebab kalau wajib berarti kita dosa kalau ketemu muslim yang lain gak beri salam seluruh hadis ini yang 6 tadi itu seluruhnya hukum asalnya adalah sunnah memberi salam hukumnya sunnah yang wajib justru menjawabnya terus apa itu namanya? <tuh> Kita, kalau dia minta nasihat, kita nasehati Itu juga sunnah Kalau dia bersin, dia baca Alhamdulillah Kita doakan dengan baca Itu juga sunnah Kalau dia sakit, kita jenguk, itu juga sunnah Kalau dia meninggal, kita iringi, juga sunnah Hanya satu yang Benar-benar wajib Hukumnya wajib dalam artian kita berdosa Kalau kita tinggalkan Yaitu, kalau kita diunda Kita harus datang gitu. Syaratnya adalah Mengundangnya satu, dia tidak. Dia mengundang, yang wajib kita datangi, undangan itu tidaklah dibatasi kepada orang tertentu saja. Misalnya dia ngebatasin hanya orang-orang kaya gitu yang diundang. Kita termasuk orang kaya misalnya diundang. enggak wajib kalau dia membuat pembatasan dalam undangan. Atau di dalam uh, pelaksanaan acara. resepsi pernikahan kawalima, walimatul arus itu atau yang lain terdapat hal yang jelas haram, seperti misalnya ada e, hiburannya berupa nyanyi-nyanyi, e, penyanyi yang terbuka orangnya dan seterusnya kalau anda seorang tokoh masyarakat, bahkan bukan sekedar wajib wajibnya bahkan anda sebaiknya jangan hadir kalau anda hadir Anda akan jadi pembenar dari tindakan yang dilakukan orang itu Orang akan bilang, ini Pak Ustadz nyanyi hatim, apa-apa kok kayak gini Kita sebagai orang misalnya yang ditokongkan di lingkungan kita Ketika terjadi hal seperti itu, sekalipun kita tidak menentangnya secara frontal Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak setuju di dilakukan Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak mau mensolatih orang yang uh, keluarganya belum menyepakati tentang siapa yang akan berjumpa perang dari si mayat. Tapi nggak tua untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang uh, mestinya keluarganya pastikan itu dulu gitu. atau hal-hal yang lain. Jadi yang pertama dikatakan adalah tentang salam. Jadi salah satu dari ada banyak sekali hadis tentang salat. Salah satu dari banyak sekali hal yang Nabi ajarkan yang <guruh> kata Nabi ala adullukum tidak akan kamu yang saya tunjukkan, ala amri yang satu perkara yang kamu, kalau kamu melakukan kamu akan saling mencintai. Itu para para sahabat bala ya Rasulullah itu. Kata Nabi, ala man ta'rif wa man lam ya wa man lam ala man ta'rif wa man lam ta'rif ala man arofta wa man lam ta'rif berilah salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal salah satu daripada tanda hari kiamat adalah orang yang bilang Assalamualaikum kecuali semua yang tidak kenal kalau enggak kenal akan bilang Assalamualaikum kita seringkali mendapati kendala dalam mengucapkan salam dengan sebab sebuah hadis Jadi ada hadis Nabi bilang, kalau kita di dalam kitab bulu-bulu maram ini ada Berjumpa dengan seorang non-muslim, kita bukan memberi salam Dalam artian mengucapkan Assalamualaikum, tapi mengatakan Assalamualaikum Itu kan kalau kita tahu yang non-muslim benar Indonesia 80 bahkan lebih 80% maksudnya atau lebih dari jumlah penduduknya adalah kaum muslimin, artinya 8 dari 10 orang itu muslim, kalau anda jalan ketemu 10 orang 8 dari mereka kemudian bisa kaum muslimin jadi jangan kuatir, ini kalau saya pilih sahabat nanti di non muslim dosa kalau nggak tahu nggak dosa apa saudara itu ya tahu, dari satu kemungkinan besar dia muslim itu kemungkinan bahwa dia muslim itu jauh lebih besar daripada dia Muslim artinya berilah salam jangan dengan sebab sekedar alasan ini katanya kalau non-Muslim kita nggak boleh beri salam gini begitu kalau anda menghambat diri kita untuk memberi salam beri salam memberi salam itu mengucapkan salam itu ada adabnya yaitu pertama sebaiknya orang yang umurnya lebih muda nasih salam sama yang lebih muda. Orang yang jumlahnya sedikit Memberi salam pada orang yang jumlahnya banyak Orang yang jalan Masih salam sama yang dulu Yang naik kendaraan Masih salam sama yang jalan Yang naik mobil Masih salam buat yang naik motor Yang naik mobil lebih baik Masih salam sama yang mobil yang lebih sederhana Inilah bangunan adem ada hadisnya. Sebegitu detail diajarin bagaimana cara salam. Ada keadaan di mana salam mengucapkan assalamualaikum itu hukumnya khilaful aula, Dia tidak dianjurkan, tidak sunnah. Kapan? Satu, ketika orang sedang makan. Kita masuk orang lagi pada makan, jangan mengucapkan salam. Sebab mengucapkan salam Assalamualaikum hukumnya sunnah menjawabnya wajib itu boleh jadi mereka akan apa itu namanya uh, bahasa kasarnya kelolo dan lor -lor orang-orang artinya dia tersedah dengan sebab berusaha menjawab salam kita begitu jadi usahakanlah untuk tidak memberi salam mukanya tidak boleh boleh tetapi yang namanya sunnah sebaiknya itu melihat kondisi juga, jangan sampai ngeberhatiin orang, begitu satu, satu orang sedang makan yang kedua, tentu pada ketika kita melihat orang sedang beribadah seperti sholatah, sedang baca Qur'an sedang berpikir tidak usah orang itu kita, apa itu namanya putus pekerjaan baiknya dengan sebab kita berusaha untuk salam kepadanya, kecuali kalau mereka jumlahnya banyak, sedikit lagi sholat yang lain, lagi duduk tidak ada masalah beri salam buat mereka yang duduk yang jawab begitu, terus dikatakan atas bahwa salam itu, kalau diucapkan, apakah seluruhnya wajib menjawab saya bilang, Assalamualaikum gitu. itu semua bapak wajib jawab atau cuma satu orang, cuma satu orang. Satu orang menjawab salam, gugur semua kewajiban yang lain dalam jawab salam. Seperti itu pula sunnahnya, karena dijawab wajib. Satu jawab gugur yang lain seperti saldanan. Ini namanya wajib ifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang yang lain gugur kewajibannya. Jawab salam itu menjadi wajib, wajib ifayah. Salam dalam rombongan. Itu hukumnya sunnah kita ya Artinya kalau kita mengucapkan Assalamualaikum Kita ada berempat, berlima, sepuluh orang Cukup satu yang bilang Assalamualaikum Jangan Suatu orang bilang Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Wa Terus satu lagi bilang Tidaklah hal ini dihanjurkan bahwa ini kalau memang salah pak ini dosa yang enggak dosa ya pastinya ya tidak dosa tapi ini bukan sesuatu yang lebih abdol ngasih salam terlalu banyak bukan kalian yang lebih abdol seakan begitu sebagian daripada kita punya pencerama kadang-kadang eh, saya tidak maksudnya tidak sedang eh, apa, mengkritik orang tapi saya ingin mengatakan semestinya kalau kita mau gunakan ini sebagai sesuatu untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain orang jangan malah memberatin orang. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab satu dua. Joucapin lagi. Dia minta seluruhnya belajar. Jawab. Kalau boleh jujur. Kalau kita tanya, emang wajib semuanya cawan? Sebagai jawapan selesai. Kenapa mesti lebatkan orang atas sesuatu yang dia Sudah dibantu dari saudara yang menyelesaikan Jangan berani orang Anda pengen dapat pahala Ambil pahala Tapi jangan berani orang yang sebuah orang Dan dengan pahala Mudah-mudahan kita bisa faham Berkait dengan salam Akhir daripada sholat Itu adalah salam Assalamualaikum warahmatullahi Nah kalau ditanya Ini Pak Ustaz Saya ini kan sholat Ngucapin salam itu kepada siapa? Kepada seluruh kaum sini Baik jin, manusia Ataupun malaikat Yang berada di sisi kanan kita Kalau kita nengok ke kanan Pada salam yang pertama Yang berada di sebelah kiri kita Kalau kita nengok ke kiri Jadi pada ketika kita berniat soal, eh, benar -benar Mengatakan salam Kita berniat untuk mengucapkan salam Kepada seluruh makhluk Allah Yang ada di sebelah kanan kita dan harus diniatkan ketika kita salat itu pada saat kita mengucapkan salam kita niat keluar dari salat. Karena kalau kita uh, itu kan pakai khotbah, pakai domain khotbah artinya mukhatab berkomunikasi sama orang. Assalamu alaikum. Kuh itu kalian. Semoga salam sejahtera atas kalian. Dalam salat itu kan komunikasi itu sejatinya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. jadi kalau kita mengucapkan salam karena ini komunikasi kepada Allahnya sudah selesai kita mau berkomunikasi sekarang kepada manusia doakan manusia begitu berkomunikasi kepada manusia maka uh, yang paling afdal adalah meniatkan keluar dari salat gitu selesai akhir, uh, itu kita akan kita niatkan kita uh, menyelesaikan khuruja salat agar kita tidak dikatakan masih dalam sholat sudah berkomunikasi dengan manusia atau dengan makhluk Allah SWT yang kedua hmm. apabila dia mengundangmu maka penggila undangan yang tadi sudah disampaikan, ini satu yang wajib secara hukum yang tadi itu sunnah. Ah, e, juga sudah disampaikan bahwa dia wajib kalau tidak dibatasi undangannya terus juga kalau di dalam Katakan tidak ada hal yang jelas dilarang dalam agama. Wa'idahshtar usohakapan, shohru dan apabila dia memberi nasihat, Maka nasihat nasihatilah. Orang minta nasihat dengan dua cara, dengan ucapan dia ngomong dia minta nasihat, dia minta dijawab pertanyaannya. Jadi bagian dari paling minta nasihat adalah pertanyaan apa itu. Kalau pertanyaan tu lantas itu bagian daripada nasihat. Saya punya atau istilahnya beban di pundak saya kalau ditanya adalah menjawab. begitu sebagai orang yang ditanya dan apabila ia minta nasihat maka nasihatilah nasihat itu ada dua macam satu nasihat dengan orang minta nasihat maksudnya orang meminta nasihat dengan ucapan bentuknya boleh pertanyaan boleh minta dianasehati atau yang lain yang kedua dari keadaan orang itu keadaannya menunjukkan perlu diberi nasihat tidak mungkin kita menasehati orang di tengah orang banyak. Kalau kasus individua, personal Tidaklah boleh kita nasehatin orang Berkait dengan kekurangan pada dirinya Atau hal yang perlu ia perbaiki dengan orang banyak Bukan nasehat itu namanya Itu namanya mempermalukan saudara kita dengan orang banyak Kalau kita berubah Yumaat, atau kita ngomong cerama Nabi tidak pernah Rasulullah SAW tidak pernah menyebut satu nama Allah Disebut kaumnya Namanya apa? Kaum Kinana atau apa -apa itu, Tidak disebut Dan tidak disebut juga Jenis perbuatan salahnya itu Salah spesifik Salah khusus Jadi Nabi tadi bilang Madalu kaum dia merayu Tidak Kenapa itu Satu kaum melakukan hal seperti ini Tidak disebut Kaumnya itu siapa Bentuk perbuatan salahnya itu apa Tidak disebut Kenapa ini dilakukan Ke Burukan itu, kemaksiatan itu Bapak saudara semua Itu akan menyebar Dengan sebab Tambah buruk keadaan dengan sebab Kita ucapkan, kita beritakan Kalau ada orang yang tulis kita Di satu tempat terjadi hal seperti ini Tulis Ini termasuk kalian kalau kita melihat Esensi agama Adab dalam beragama tidak boleh dilakukan ini bareng Akuan ini teman-teman para wartawan yang uh, bagian kriminalitas itu itu sejatinya sesuatu apa itu namanya uh, pekerjaan atau tindakan yang tidak dianjurkan dalam agama karena perbuatan yang buruk kalau disebar luaskan bukan meredam bukan meredam tapi malah um, uh, tambah banyak kalau nggak percaya saya tunjukkan. Kalau Bapak enggak percaya, artinya mau yakin saya tunjukkan. Contoh, ya. ada satu orang di negeri kita sini melakukan sesuatu yang salah. Katakanlah dia bernyanyi dengan cara berjoget yang tidak sangat tidak sopan. Lalu ada satu dua orang menyampaikan ini, maksudnya di saat itu. Dia bilangin itu kenapa sih bulan itu Ini hal yang tidak baik Coba lihat apa yang terjadi kemudian Orang seperti saya, anda mungkin juga Kita nggak pernah kenal walau siapa namanya Walau kita nonton barangnya gitu Sekarang, setelah kejadian seperti itu Apa itu namanya, konsultrasi yang ada antara mereka Hatta sekalipun pada acara yang Bukanlah info atau apa yang lain itu masuk di berita, masuk di running text itu uh, hal seperti itu, tambah meluas, tambah buruk. Jadi agama tidak menganjurkan untuk menasehatkan orang dengan cara mengungkapkan pelaku dari perbuatan buruk di tengah orang banyak dan bentuk perbuatan buruknya. Bukan ini ajar agama gitu. Sampaikan saja e, Benarnya seperti apa Untuk Allah itu yang benar Kayak gini nggak usah diceritakan di Ada seorang guru mengajar haji Ini gambaran yang lain Biar barangkali kita lebih paham Ada seorang guru mengajar haji di kampung Bisa ngajar haji di sana. Bahwa Pak Ini pada temannya yang lain Anu nah, Ustaz tangga sebelah ada acara ada dulutan itu kawinan. Oh, hmm, kita pada hadir jadi. Tidak iya, Mas. Lalu maksudnya maksudnya kenapa hadir? Itu dahuntan itu haram. Ada orang begini dia gambarkan itu. Apa yang terjadi kemudian? Jamaah yang hadir tuh berpikir. Tidak tergambar dari kepalanya Biasa orang Acara seperti investigasi Orang diceritakan Bagaimana sebuah tindakan buruk dilakukan Pakai barang ini Pakai borak, pakai itu Yang adiknya nggak tahu Bagaimana membuat bakso pakan lama agar busuk Bikin tebar Ini Allah yang dikuat Apakah masalah semua Bukan begini nyampaikan mas sehat, bukan begini nyampein kebaikan. Kalau mau dimasukkan itu peringatan itu masukkan tanpa perlu di Masukkan kepada orang, kasih tahu BPOM. BPOM. Ini ada, kelompok kelompok tertentu menggunakan tahapan terakhir coba di apa namanya uh, inspeksi kesana dia orang itu Sampaikan ke polisi, siapa yang berguna, suruh oleh pelakuan tindakan tanpa perlu diberitakan ke sana kemari bagaimana perbuatan itu seperti apa, lainnya dan sebagainya. Kaitan dengan nasihat. Selanjutnya adalah, Waidah Atasah Hamidallaha Fashamidru Yang keempat adalah kalau dia bersin, bersin paham ya pak ya, dia mengucapkan Alhamdulillah sunnah, ketika bersin jalan Alhamdulillah, Mungkin dulu orang tidak ngerti kenapa bersin itu mesti mengucapkan Alhamdulillah. Ternyata ketika manusia bersin keluar dari rongga hidung dan bahkan sampai dengan uh, sebagian yang ada di rongga kepala itu. Hal-hal uh, apa namanya uh, virus atau apa yang lain yang tidak baik buat kesehatannya. Uh, dokter lebih tahu ini bahwa bersin itu menyehatkan. Asal jangan berlebihan Menyehatkan di membuat manusia sehat. Dia mengucapkan Alhamdulillah, maka kita jawab Ya Alhamdulillah Kalau dia doain kita ada baik, kita doain lagi Jadi kita bilang Yahdiikumullah wa'alaikum Jadi itu adalah hadir Jadi Anda bersin bilang Alhamdulillah Lalu saya bilang Ya Alhamdulillah, saya doain antum Antum karena didoain, balas dengan doa Inilah makna dari yang tidak perang, itu kita lihat Kalau hidup diaksananya, aurud belumkan. Kalau kamu dihormati, dihargai seseorang dengan sebuah penghargaan dan sebuah doa, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kalau tidak, paling tidak sepadan. Karena itulah dikatakan, kalau ada orang memberi salam, dia mengucapkan assalamualaikum. Jawab dengan yang lebih baik, assalamualaikum warahmatullah. Tambahkan warahmatullah lebih baik. Kalau dia katakan assalamualaikum warahmatullahi kita katakan as. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau game selesaikan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jawabnya? Kita cukupkan sampai wabarakatuh boleh sepadan Mau ditambahin masih boleh ada kalimatnya Wa'ala wafiratuh warilwa'anuh Dan ampunan dari Allah serta diri Tuhan Kalau mau ditambahin boleh masuk Begitu Ah ini kaitannya dengan tadi e, kalau orang bersin dia baca alhamdulillah kita doakan dengan ya, alhamdulillah lalu yang didoakan yang bersin tadi itu hendaklah mendoakan kembali dengan mengatakan Allah, Dan, ya di kumubwa wajib kubalas wa sakit maka tengoklah ada sebuah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah ya Allah aina ajidu di mana aku bisa mendapatimu Lalu Allah jawab Tajiduuni inda kulliman munkasiratin qulubuhum li ajri engkau akan dapati aku di semua orang di semua hati yang hatinya pecah takut sedih karena aku orang yang sakit tapi dia sabar dia tahan lidahnya hatinya pikirannya daripada meng, meng, mengulat me, mengatakan hal yang tidak baik e, tidak terima kasih ketentuan Allah itu orang termasuk orang yang kalau kita mau nyari Allah ada sama dia itu. satu ketika saya lupa dari Musa as atau nabi Durrahim, -Malaikat ya nabi Musa kata-kata Allah berfirman kepadaku, Mari tuwalak taubi. Aku sakit dan kau tidak menjemuk. Lalu bertanya Nabi itu, Bagaimana engkau sakit, ya Allah? Engkau zat yang Maha Suci dan semua kekurangan. Mari doa Allah tuwalak taubi. Ada seseorang sakit, saudara muslimmu, dan kau tidak menjemuk. Menjemuk orang sakit hari ini. Sudah akuan Jarang sekali orang lakukan Orang paling Masih SMS, doang, semuanya Gak, Gak, lagi Begitu, Gak, Gak lagi datang Nengokin Nengokin orang sakit, jangan lama-lama Jangan terlalu lama Bawakan sesuatu sebagai hadiah Sesuatu yang kira-kira Ia suka dan boleh ia makan Ketika ia sakit, bawakan itu bareng Walaupun sedikit, untuk menggembirakan hatinya Tunjukkan kepadanya Kita cinta dan kehatian kepada Jangan lama-lama tunjukin rasa cinta bawain hajiah baik Doanya itu kasfaratun Suci bersih kamu ini adalah penghapus dosa dosa. Salah satu doa e. kalau kita sakit bilangnya Ini sakit ini bersihin dosa Anda sebagai penapus dosa dosa kita semua begitu. Nah, dan ada hal-hal yang lain. yang terakhir adalah apabila yang meninggal maka kita iringi menyemuk orang sakit itu pahalanya sama dengan ibadah sekian masa yang ini hadis sahih, mengiringi jenazah itu kata Nabi SAW apabila kita mencolati satu orang saudara muslim kita lalu kita mengiringinya kita akan dapat pahala seperti dua guhud berubah mas hadis sahih Bukan kita kepengen Apa namanya, kadang orang suka bilang Ini kayak berhidupan banget, berapa Bukan, bukan itu yang coba mau didorong, saya mau Ini pahalanya besar banget Tapi sekarang sudah jarang orang Mau nemenin saudaranya Meriri saudaranya menuju liang kuburnya Sampai ia selesai dikuburkan Paling juga keluarga Bantinya, keluarga intinya Atau orang yang sangat akrab dengan dia Kita yang lain biasanya selalu melatih Jadi kita tidak ikut sama sekali. Tentara itu sesuatu yang sangat mulia, sangat agung Bismillahirohmanirohim. Bahawa ada mengiringi jenazah itu bukan di bukan di belakang, tapi di depan. Beginilah yang kita jangan Jadi ngiringi jenazah ini jenazah, keranda, yang namanya ngiringi jenazah bukan di belakang jenazah, tapi di depan jenazah. Jadi kalau kita jalan, jangan di belakang, di belakang ini sebaiknya, tapi di depan. Jalannya di depan. Kenapa sebabnya? Banyak hal. Salah satu yang paling gampang kelihatan secara telihat, kalau kita berombongan ada di belakang, ini kita jalan kaki jadi beban Tentu lebih ringan kita jalan. Ini orang bawa beban di pundaknya, tentu dia lebih repot. Kalau kita jalan di belakang dia, mungkin kita ingin. Itu sehingga ini orang bisa terpesak dan lain sebagainya di depan ini kirinya jenazah. Kalau kita baca dalam kita berfikir kita tidak apa-apa mengiringi jenazah itu kita sudah sampai di kuburannya duluan. Ini belum sampai. Tidak apa. apa Ini tetap dihukum sebagai orang yang mengiringi jenazah. Jadi tidak lama yang mengiringi jenazah itu mobil jenazahnya ada di depan, kita brombongan, ada jenakan begitu. Kalau kita sekarang Nah, sebenarnya kalau ditanya dari bumi ini ke langit di depan. Kan di depan. Wallahu aalam. Kita pahala ya, mau di belakang mau di depan sama baiknya. Tapi kalau mau ditanya yang afdal di depan kita. Depan. Ini afdal di depan kita. Wallahu aalam bishawab. Saya rasa demikian. Kalau ada yang mau nanya silakan begitu. Silakan, <laughs> Jadi uh, salam yang dituliskan baik melalui email, SMS, uh, tidak pada media-media sosial atau yang lain, maka kalau itu jelas ditujukan kepada kita, itu salamnya kepada kita memang uh, apa itu namanya uh, kepada kita saja misalnya orang berkomunikasi sama kita langsung. Cuma dua orang Kita mesti jawab ke salam Jadi begitu dia bilang Assalamualaikum, kita jawab Walaikum, salam Dengan tulisan Ini yang ditulis itu Bukanlah Sebetulnya bukanlah Karena tulisannya kita mesti menjawab Tapi karena ada Ucapan yang dia katakan Saat menulis, tentu kan ketika Dia nulis dia bilang Assalamualaikum Mereka tidak dalam hatinya, dia kataan gitu Maka karena salam itu diberikan kepada kita Nah dikirimkan SMS cuma kita sejumlah orang lain Maka kita uh, uh, ada mendapatkan satu perbarangan untuk menjawab salamnya Sekalipun dengan jawaban yang paling pendek Sekalipun menjawab salam yang paling pendek gitu. Tentu kalau adanya lebih panjang atau paling tidak Lebih panjang lebih baik atau paling tidak sama dengan salamnya dia kalau salam itu ditujukan untuk kelompok misalnya ada grup di luar ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu daripada mereka jawab selesai nah kudus semua yang lain ikut menjawab jawab sama sejatinya secara hukum antara tulisan dengan yang diucapkan, karena tulisan itu adalah dalam, dalam istilah bahasa Arab itu tulisan itu adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang terdapat di dalam hati. Apa yang ingin disampaikan seseorang. Tulisan cuma sebuah isyarat sebuah mata dari apa yang dia katakan dalam hatinya. Allah taala bisa. Ada lagi? Kira jelas sampai sini Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya Pak Giyanto Pak Giyanto kalau kita sedang sholat ibu kita orang tua kita orang lain memanggil kita begitu kita boleh memberi isyarat kalau kita sedang sholat dengan mengucapkan agak keras dari apa yang kita lakukan dalam sholat misalnya mengucapkan patehannya dengan lebih keras sekalipun pada sholat zuhur kita capat tahu anak tua kita itu tahu kita sedang sholat tetapi tidak boleh dengan niat untuk sekedar menjawab jadi banyak pakainya untuk menjawab tidak boleh tentunya. Nah, tadi di di depan tadi saya bilang sholat itu adalah komunikasi seluruhnya komunikasi antara hamba dengan Allah jadi dia tidak boleh berfungsi di komunikasi yang berkomunikasi kepada orang lain kalau dia mau menyampaikan itu dia cukup ucapkan dia keraskan bacaannya berniat secara khusus untuk menjawab atau menyampaikan sesuatu kepada orang tersebut, begitu. Kalau misalnya ada orang beri di uh, rumah kita, kalau sholatnya sudah hampir selesai, selesaikan saja sholatnya. Kalau itu sholatnya masih baru dan kita kuatir ini orang yang mencapai lagi salat, dibatalkan saja sholatnya bapak jawab salam orang itu gitu atau bapak luar ke media ini salah satu hal yang di uh, apa itu namanya dianjurkan untuk uh, termasuk di dalamnya kalau kita mendengar orang tua kita memanggil kalau kita sedang sholat Waktunya masih panjang kita kuat orang tua kita marah tersinggung kalau kita jawab di Sobat itu waktunya boleh selanjutnya Tidak masih sekarang Semua satu nih Boleh setengah dua kemas Tapi menjawab memenuhi panggilan orang tua kita, Kalau dia mandilah setengah satu Tidak bisa kita setengah dua Harus jawabnya sekarang Kira-kira sih Jadi kewajiban itu ada yang alat power Harus segera Ada yang alat taroti bisa ditun Itu. Dan ketika dia berpengaruhkan, kita yang harus berlihat sekali yang uh, harus segera itu. Yang harus segera itu kita penuhi, selesaikan, lalu uh, tapi mudah-mudahan kita tidak mendapatkan seperti itu. Ada cerita di dalam kitab-kitab uh, hadis begitu, cerita tentang seorang anak yang berhakta sama ibunya Namanya Jurey Sampai akhirnya dia seorang ibadah Sampai akhirnya dia dituduh Sebagai orang yang bersinah dan lain sebagainya Sampai dihubung Mati, menikah di luar keimanan Karena satu hal Ibunya panggil, dia lagi sholat Dia diam mati. Dan Tuhan lama banget Sampai akhirnya ibunya menyumpahinya Dia disumpahi Katakan itu kepada anaknya Jureh biar Ya Allah beri peringatan buat Jureh tentang penting nanti sama langkah dia nanti ibadat itu saja buat solat itu saja bawa penting kepada peraturan buat Rasul yang hadis diberi peringatan sampai dua belas peringatannya begitu tapi ini orang akhirnya Jureh ini Allah masih tolong di akhir. Siksa yang dia dapatkan, yaitu dengan dia minta dipanggil itu wanita yang punya anak yang dituduhkan bahwa dia pelaku zinanya setelah lahir, terus dia nih. Setelah lahir dia minta agar anaknya dibawa ke sini. Akhirnya ditanya itu anak, siapa bapak kamu si bayi? Ini salah satu yang ini pakai hadis nih. Ispaik, bahwa anak kecil bicara, bukan Nabi yang baru bicara, tapi seorang soleh, doreh. Walaupun peringatan-peringatan dari Allah yang keras karena hati dan jauh salah, apa namanya panggilan ibunya? Apa itu namanya? Yang satu lagi dalam Quran, yaitu Nabi Israhiel. Ini anak maju jawab, bapak saya yang maksudnya berhubungan sama ibu saya adalah penggalakan. Bukan ini, bukan boleh. Itulah jalan baik, jalan soleh. Cuma dapat peringatan dari Allah karena tidak segera tutup maknanya di panggilan hidupnya. Allah Wahai. jawab dengan wassalamu alaikum namanya lama, wassalamu alaikum kalau kita itu, kita bisa kalau enggak bisa sepanjang itu, wa'alaikum wa'alaikum itu ada dikit wa'alaikum jawabnya ini kira-kira jelas kan kalau kelepasan, tidak ada hukum kalau orang yang kelepasan, Enggak salah Bapak lagi puasa enggak ingat puasa makan sepiring udah kenyang ya Allah puasa. Tersa. Sepiring lagi masih boleh kan lupa? Tidak ada hukum, hukum Allah angkat dari tiga orang. Satu dari orangnya, kelepasan itu sama dengan lupa ya. Tahin itu Adalah orang yang tidak sadar saat itu, orang yang tidak sadar, orang yang lupa atau yang lain. Yang kedua orang yang tidur, yang ketiga orang yang hilang akal. Bilang akalnya seperti dia Bilang akal atau yang lain Ayankah Wallahulahra'ala Juga bisa disini Pak Insya Allah besok kita lanjutin Yang minggu yang akan daer, bulan yang akan datang Kalau memang ada LCD, ada LCD Saya nanti Saya usahakan Mencarikan File PDF Bulung-bulung marom yang ada terjemah Bahasa Indonesia Saya kita tayangin Begitu biar bisa kelihatan Hadisnya, jadi Bapak paling tidak Bapak bisa lihat, Bapak hadisnya seperti apa Artinya seperti apa Saya rasa demikian, mudah-mudahan Allah berikan kita tausik, hidayah Dinaah, riayah darinya Semoga Allah jaga Bapak-Bapak Beri kesehatan, mengahir pekerjaannya Apangkat rezekinya, Sehatkan anak-anaknya Sehatkan badan Bapak, anak-anak Bapak jadi anaknya anak-anak yang jadikan Anak-anak yang, yang sore Istri-istri yang sore Allah jaga kita semua di lingkungan kita di tempat pekerjaan kita di jalan hibis La padarada Nabi Nabi Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Dia akan apikan setelah pekerjaan Tentu lahir Allahumma adi Nabi Nabi Nabi Nabi وَنَجْعَلُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَنَطْلُبُ عَوْنَهُ وَعَصَاهُ بِحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِذِكْرِكَ يَا عَلِيُّ حَمْدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ